Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <tuh> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjalan dengan Allah Taala Sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Dari kitab Burugul Maram Karya Inu Hajar al-Solani pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan jual beli yaitu tentang syarat-syarat jual beli dan larangan-larangan dalamnya. Kali ini kita akan melihat salah satu jual beli yang terlarang yaitu jual beli yang objek barang yang dijual itu tidak jelas. Jual beli objek barang yang dijual itu tidak jelas. Contoh e, disini dicantumkan nanti tentang jual beli tersebut, yaitu hadisnya adalah dari Ibn Omar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Naha an bihi habal al habalah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang dari jual beli hewan yang bunting kemudian menunggu sampai dia punya anak lagi dan bunting lagi. Pang, jadi hewannya sekarang bunting. Nanti kalau punya anak betina bunting lagi, ya baru nanti baru dibeli, baru punya cucu nanti. Tapi perjanjiannya sudah sekarang, ya perjanjiannya sudah sekarang. Objeknya kan belum jelas. Yang lagi hamil ini belum tentu belum tentu melahirkan kan, belum tentu juga melahirkan betina, apa tahu jantan. Kalau melahirkan betina pun nanti belum tentu yang betina ini bunting lagi. Habali itu artinya kan bunting hamil. Jadi uh, hewan yang hamil dari yang hamil, yaitu tadi maksudnya bunting punya anak yang bunting lagi. Nah, terus dikatakan wakana bayan yataba ya Uhu Jahiliyah jual beli ini dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah. Jual beli ini dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah, yaitu karena rajulu yatabul jazur ilaan tuntajna kotu. Yaitu ada seseorang yang yang membeli Hewan ternak, ya, dia membeli hewan ternak dan janjinya, ya, ila antun saja nak patu, ya, dia beli hewan ternak maksudnya unta, hingga menunggu sampai unta tersebut bunting, summa saja letih si batiniha. Kemudian, ya, nanti menghasilkan anak lagi hewan yang ada dalam perutnya ini. Jadi hewan sudah bunting Punya anak lagi Bunting lagi Nah itu nanti baru Diambil Anak yang cucunya tadi itu baru diambil Hadisnya menafakkan alai Dan lapasnya itu Lapas subukari Hadisnya diriakan oleh imam bukari dan muslim Jadi itu diantara tafsirannya seperti itu jadi uangnya sekarang ya uangnya sekarang atau di sini ada beberapa ini bentuk sebenarnya ya, diantaranya itu ada yang uangnya itu nanti pokoknya nanti baru dibeli tapi sekarang perjadinya sekarang nanti mau dibayar kalau sudah punya tutup dulu jadi yang sekarang lagi bunting melahirkan punya anak betina lagi betina ini Bunting lagi baru diambil Hewan tersebut Nah ini kita dapat ambil Pelajaran bahwasannya Yang pertama Dilarang jual beli Hewan yang Sedang bunting Maksudnya membeli Yang ada dalam perutnya Kalau hewannya utuh gak masalah Tapi kalau perjanjiannya Saya membeli Bayi yang dalam Hewan yang sedang bunting tersebut Itu gak boleh Karena yang sedang bunting tadi kan Yang di dalam perut itu Boleh jadi Nanti ketika lahir itu hidup Boleh jadi itu mati Gak jelas Kemudian pelajaran yang penting yang lainnya Terlarang Jual beli Dari objek Atau barang Yang belum jelas Hasilnya ya Barang yang belum jelas hasilnya Contohnya Kemarin saya sudah singgung tentang Jual beli uh, Pemancingan Kemarin bergumana pemancingan yang bermasalah Bagaimana Pemancingan Pemancingan yang bermasalah Bagaimana Pemancing satu jam Di hargai Rp. 50.000 Misalnya apa yang masalah di situ? Ya, satu jam bisa jadi dapat Satu karung Satu jam bisa jadi tidak dapat apa-apa ya kan? Satu jam bisa jadi semua dapat Satu ekor, tidak jelas Yang didapatnya itu Tidak jelas, maka tidak boleh Maka solusinya bagaimana? Biar boleh tadi pemancingan Hitung per kilo, hitung per kilo. ya. Jadi dia hitung per kilo Nanti dapat ikannya tadi dikiloin ya dapat satu uh, kilo dihitung ya selawe lah dua puluh ya nanti dua kilo ya sekat lima puluh dan seterusnya hitungnya per kilo nggak masalah karena kalau dihitungnya per kilo berarti kan yang sudah ada baru dikiloin berarti sudah jelas sedangkan yang tadi itu belum untung-untungan ya untung-untungan seperti tidak boleh kemudian Faedah yang lainnya lagi Hadis ini menunjukkan larangan jual-beli goror Goror itu adalah Sesuatu yang uh, Goror itu adalah Adanya ketidakjelasan Nanti akan dijelaskan secara lebih ringgi nanti Tentang goror Atau akan disinggung hadisnya Jual-beli -jual Kita akan sepatahkan juga tapi uangnya belum ada hmm. lalu baru tuh ada lagi yang pernah hmm. melakukan dengan hal hmm. itu dia dapat uang seperti itu gimana untuk bayar untuk yang, yang pertama ya jadi dia pertama beli itu dia masih berat sih yang siapa kalau tetap dengan dia ya di. asalnya aku di perkataan pertama eh jadi pertama itu, e juga, itu, dimana, coba masukin contoh gimana contohnya aja contohnya aja langsung saya belum tergambarkan nanti saya coba soal lagi mari saya itu ada orang yang terus terjaga si alfi umat umat peserta ya terus ada yang berlari Iaitu sesuatu eh, yang boleh ya, maklar. Maklar. Yang <laughs> apa? Maklar, ya memang seperti itu. Ia. Ya. Khasalkan <laughs> yang ya. tadi dia tidak beri batasan harga. Ia. Ya. Singguli motor. Itu tidak beri batasan harga. Mengapa kamu harus jual sekian? Dia bebas. Pokoknya kamu setoran ke saya 5,2 koma ya. Mau jual terserah ia ya munggu. Ia. Ya ya pokoknya motor ini lagi dia kan berarti bebas kan nah itu bebas berarti ceritanya nanti ambil untung. Kayak kalau dia bilang yang punya motor dia bilang ini motor enggak boleh dijual lebih dari 6 juta. Ya. Lebih, tidak tidak boleh jual lebih dari 6 juta. Untungmu nanti untuk kamu komisen untuk kamu nanti saya yang tanggung. Pokoknya ini jangan dijual lebih dari 6 juta. Maka masalah enggak boleh jual lebih daripada itu. Ya. Untungnya kan sudah ditanggung kan sama ya. ya punya motor kan? Nah, nanti dia yang kasih komisinya. Pokoknya jangan jual lebih daripada ini. Nah kalau tidak dibatasan seperti itu, dia cuma bilang 5,2 pokoknya setor ke saya. Ya. Jadi terserah dia. Kan cuma bilang, pokoknya setor ke saya gini kan? Ya. Berarti dia mau jual berapa pun boleh. Ya. Hmm, Gak masalah. Maklar seperti itu. Maksudnya salah agak? Salah. Iya, tergantung kesepakatan dengan yang punya motor. Masalah ini bisa diterapkan dalam masalah-masalah yang lainnya, seperti asuransi. Asuransi itu ada selotnya tidak jelas dari objek nanti yang kita peroleh, kita store premi. Jadi ketika Buat asuransi itu ada pran Ya Nanti ketika ada eksiden Ada kecelakaan Baru nanti kita dapat timbal baliknya Dapat istilahnya itu Klaim Kita dapat kecelakaan Baru ada ganti rugi Kalau tidak ada kecelakaan tidak ada Apa yang tidak jelas di sini? Yang pertama Waktu kita memperoleh Klaim tadi Ada eksiden dulu kan ada kecelakaan dulu, ada tabrakan dulu, atau ada yang mati dulu, baru ada asuransi. Kalau tidak ada kecelakaan, tidak ada asuransi. Tidak jelas kan waktu. Ada juga yang tidak jelas apa besaran klaim yang nanti kita akan peroleh ketika eksiden tadi. Besarnya berapa? Tidak jelas. Ya dan nilainya itu lebih atau mungkin kurang Jadi frame yang kita setor. Ya, kalau lebih bisa jadi riba, ya, kalau kurang pokoknya itu tidak jelas. Ada sesuatu yang tidak jelas. Maka dari sisi ini yang menunjukkan asuransi itu bermasalah. Ya, asuransi itu bermasalah. Misalnya kalau ada atau seperti itu, misalnya mau mau mengambil klaimnya kalau kita dasar asuransi misalnya ya. Maka kalau tidak mau diambil lebih bagus, namun kalau mau ambillah harus cuma sebatas premi besaran yang pernah di Tidak boleh lagi daripada itu Karena kebesaran yang pernah di-store itu milik kita Yang lebih dari itu bukan punya kita Dan namanya seransi itu satis juga judi Taruhan, untung-untungan kan saya dapat kecelakaan dapat luang, yang tidak dapat kecelakaan tidak dapat. Kan sama dengan judi seperti itu, pasang nomor, nomornya dapat luang, ya dia nanti akan ini bawa pulang taruhannya. Kalau tidak pas nomornya, ya tidak akan bawa pulang taruhan. Nah itu dari segi perlawan kenapa perlawan itu ada unsur ketidakjelasan, fogoror, ada unsur judi dan ada unsur yang iba di dalamnya. Saya usah dulu, saya usah. yang usah kembali, ada yang usah kembali. Hmm. E, ada yang usah kembali. Ada yang usah selamat Tuh, bapak pendara-pendara itu -pendara, pakai selanjutnya. Itu kan tidak bisa kan, kembali. Tapi kalau asilan kecil itu, itu pernah saya menyalahkan. Itu kalau berjalan, misalnya 5 tahun, 1 set tahun. Itu nanti kembali, itu artinya ada. Ya. Bisa mau berkurang. Nah, itulah kalau akal-akal pihak asuransi seperti itu. Ya, pihak asuransi akal-akalnya seperti itu. Jadi, mereka sebenarnya tidak mau kasih. Sudah di sana menjadi dia akhir-akhir ini ditarik lagi sudah sulit. Kemudian hadis yang berikutnya lagi tentang masalah perbudakan. Kali kita sudah sibuk tentang masalah wala. Wala itu artinya eh, kalau budak itu merdeka maka hartanya nanti milik. Dari orang yang memerdekakan juga tersembunyi. Ya, walai itu artinya kalau budak tersebut itu merdeka maka hartanya nanti milik, jadi pada dimiliki oleh orang yang memerdekakan budak tersebut Ini namanya walai. Di sini ringkas saja. Di sini dikatakan salah satu jual beli yang terlarang adalah hada hadis dari Ibn Umar Rasulullah SAW itu nahah anbail walai wa anhibatihi. Rasulullah so, SAW itu melarang jual beli walai. Jadi hak harta tadi Kalau budak tersebut mati Dijual pada orang lain Wa'an i'bati Dan walak tersebut tidak boleh dihadiahkan Diserahkan kepada yang lain tidak boleh Misalnya Aisyah Yang kemarinnya dia dapat hak walak Maka Aisyah tidak boleh jual pada yang lain Boleh juga dia tidak boleh hadiahkan kepada yang lain Jadi walak cuma milik Aisyah saja Yang telah memerdekakan Budak bari roh yang kemarin sudah dikilasnya. Nah, kemudian ada selanjutnya lagi. Hadis ke-17 dalam bab ini yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, "Nahar Rasulullah sallam al-hasati wa 'an al-gharar." Rasulullah sallam itu melarang dari jual beli hasah Itu apa itu Pak? Hah? Apa itu? Batu. Hah? Hmm? Rikil batu ya. Ya, wa an dan dilarang terlarang dari jual beli al-Isra. itu melarang <tuh> dari jual beli Goror. Jual beli yang ada unsur ketidakjelasan. berarti ada dua bentuk disini yang dilarang yang pertama jual beli hasil ada penjual ada pembeli ini jual beli mata silang seperti ini ya. jadi dia katakan maksudnya penjual katakan pada pembeli ini hasil lemparan ini pokoknya ini yang kamu beli nanti harganya 1 juta Ya, tanah ini kalau saya lempar seperti ini, saya lempar sejauh ini, pokoknya ini yang kamu beli. Bisa dekat bisa jauh. Ya bisa dekat bisa jauh, maka dilempar. Dapatnya jauh, maka pembeli itu untung. Kalau dia, ya karena ada tiupan angin misalnya, ya akhirnya itu jadi dekat. Yang pokoknya harus beli seperti. Ini. Ya ini namanya jual beli khusus dengan kerikil. Ini maksudnya bukan jual beli kerikil bukan. Ya, jual beli dengan lemparan kerikil seberapa jauhnya itulah yang dibeli. Apa masalahnya di sini kenapa yang masalah? Tidak jelas barang yang dijual. Lemparannya dekat ya dapat segitu, 1 juta, kalau jauh segitu juga, untung-untungan. Ada unsur yang tidak jelas. Atau secara umum Nabi S.A.W. katakan Nabi S.A.W. melarang Dari jual beli goror eh, Dan jual beli hasro tadi eh, Itu dengan lemparan kerikil tadi Seberapa jauhnya Itu bagian dari jual beli goror Karena jual beli goror itu adalah Jual beli ya, Jadi bisa dicatat Jual beli goror itu adalah Jual beli faktor akidah yang hasilnya atau objek yang diperoleh itu tidak jelas. Jadi bisa jadi sifat barang yang dijual itu tidak jelas. Berapa banyaknya itu tidak jelas. Ya, kualitasnya itu tidak jelas. Macam-macam Bisa jadi juga gorengin, ya. Bisa jadi juga bayarannya juga nggak jelas. Kapan pembunasannya juga tidak jelas. Ya, pokoknya ketidakjelasan secara umum. Misalnya masuk warung, kemudian ambil makanan, ya. Ambil makanan, ya. Ambil nasi, ambil ayam Kemudian makan Terakhir baru bayar Boleh atau enggak? Masuk di warung padang Ambil nasi, ambil ayam Sayur kan biasanya tidak dihitung kan? Sambal tidak dihitung kan? Apa yang dihitung? Lauknya? Ada yang tidak jelas enggak di situ? Hah? Ada yang jelas? Bayar terakhir Belum tahu, Belum tahu. Sudah uruf kan ayamnya sekian Kalau padang Masalah tidak seperti itu? Tidak ada masalah ya Tidak ada masalah Bayar terakhir kan baru Ketika itu ada stifik jelasannya Kalau yang di sini dikatakan Akhirnya itu tidak jelas Kalau ini kan akhirnya kan jelas Ambil pertama pun tidak jelas Ini berharganya berapa ya, Kita sudah tahu kalau ayamnya Ini maklumlah ma Harga ya di sini ya sekitar itu pokoknya ayam sepuluh ribu sudah wajar, sudah jelas. Kecuali yang beli itu nggak jujur, ya beli itu nggak jujur. Dia kasih ya ambil ayam dulu numpuk nasi go, ya terus cari tempe di atas. Terbilang Pak, tapi tempe saya ambil di atasnya itu tempe, terus ayamnya itu di bawah. Ini sudah nggak jujur, jadi yang masalah di situ. Namun kalau terakhirnya itu jelas Ya, ya diambil pembeli itu berapa Penjual kasih tawarannya itu sekian Setuju saling ridol ya sudah Jadi jual belinya sah ya, Seperti tidak ada masalah Ini ya, dimasukkan tadi goro itu gimana? Masurul akibah Objek yang dijual itu tidak jelas ya, Tadi di pemancingan misalnya Tadi yang modern itu asuransi misalnya ya, Goro tentunya seperti itu atau Ini lagi yang misalnya Tidak jelas misalnya e, Barangnya Diberi ketika masuk ke toko tersebut Ini serba lima ribu Serba lima ya, ribu jadi masalah itu ketika Barang yang ada Satu dan yang lainnya Itu perbedaan harganya itu mencolok Sebenarnya di pasaran yang ini 20.000, yang ini ada yang 2.000, ada yang 10.000, ya tapi dia pukul rata semuanya, 5.000 semuanya. Itu masalah, karena harga barangnya itu nggak jelas sebenarnya, tapi dipukul rata. Tapi kalau barang satu dengan barang yang lainnya itu dekat saja harganya, ada yang satu 5.000, dan satu 5.200. Satu lima ribu lima ratus. Penjual menganggap sudah semua rata aja lah lima ribu. Harganya nggak terlalu mencolok, nggak ada masalah. Tapi kalau terlalu mencolok, ya satu dua puluh, satu dua ribu ada. Ya pokoknya blanya di sini lima ribu semuanya. Nah, ini tidak dibolehkan. Karena apa? Masalah harganya itu tidak jelas, tidak adil ini tidak adil. Mas yang murah kok bisa jadi lima ribu, ya? Masa yang sebenarnya 500 kok bisa jadi 5 ribu? Karena dia pukul rata semuanya. Nah itu tidak boleh. Nah intinya gorot seperti itu artinya. Gorot itu ada dalam berbagai macam. Bisa jadi barang yang dijual itu tidak jelas sifatnya. Kemudian barang yang dijual tidak jelas harganya. Jumlahnya juga tidak jelas. Pembayarannya tidak jelas. Dari berbagai macam sisi tidak jelas. Hadis berikutnya lagi. hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu tentang larangan jual beli makanan sebelum dimiliki sempurna. Kita lihat hadisnya langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wasyair itu bersabda manista al-ta'aman barang siapa yang membeli makanan pala yabikhu maka jangan dia jual lagi. Hatta yakta lahu sampai dia menakarnya. Barang siapa yang beli makanan, jangan dia jual lagi sampai dia menakarnya. Ini loh, kita beli beras ya. Beli beras. Ya. Beli beras di pasar. Maka ini kalau mau dijual ke yang lain, ya, mau dijual ke yang lain, jangan langsung pindah begini. Ya. Ini langsung income bawa langsung. Sebelum ini ditakar dulu, ya sebelum ini ditakar dulu, ditimbang dulu, pas 1 kilo, berjeda jual. mau jual harga lebih nggak apa-apa, ya beli dari pasar misalnya delapan ribu, dia jual kepada konsumen lagi, ya sembilan ribu, tidak ada masalah. Asalkan nah, apa? Sudah ada koper dimiliki secara sempurna. Buktinya di sini apa dengan ditimbang dulu. Ditimbang dulu di sini ada manfaatnya. Tadi lihat berasnya ini betul betul memang timbangan dari pihak pertama sudah benar atau tidak. Ada yang cacat atau tidak? Ada yang rusak atau tidak? Ya, baru dia boleh jual lagi. Ya, baru dia boleh jual lagi kepada pihak yang lainnya. Hadis nah, ini narwa Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka perhatikan di sini ini syarat ini atau larangan ini banyak dilanggar oleh pihak pihak yang ingin melakukan jual beli kredit. Oke, ya. terkait dengan uh, larangan ini yang dilanggar biasanya, larangan ini yang biasanya ada. Jadi biasanya transaksinya itu pakai istilah murabahah. Ya. Pakai okay, istilah murabahah, murabahah itu artinya uh, si pembeli itu sudah tahu harga, sudah tahu untung yang diambil oleh yang jual. Tapi dia nggak mau dia mau dinilikan harga untuk dia nggak apa-apa. Dia pokoknya mau beli barang tersebut. Jadi misalnya motor ini ya motor, motor dari dealer yang Misalnya yang mau beli yang butuh motor ini namanya Muhammad datang kepada suatu bank, datang kepada bank, dia minta, bank ini saya butuh motor, ya, saya butuh motor, motor ini harga 16 juta, tapi saya nggak punya uang sekarang. Saya ingin kamu beli sajalah lah, bang. Beli nanti saya micil pada kamu saja nggak apa-apa. Makasih bang, ambil ke dealer kan? ke dealer dia beli, cash tunai, ya. Namun motor ini tidak berpindah ke nama bank, ya, tidak berpindah ke bank. Jadi motornya tidak atas nama bank. Namun, apa? Langsung pindah ke yang butuh motor tadi. Berarti dia kan tidak koper di sini, sama seperti makanan tadi, artinya dia tidak timbang, ya. Dia langsung main ngalirkan aja langsung ke sini. Jadi tidak jadi second bagi dia yang namun apa langsung jadi first, ya, jadi orang pertama yang gunakan. Nah masalahnya di sini apa? Mbak itu belum beli barangnya, secara sempurna belum dia injul atas nama tangganya dia, dia sudah jual langsung. Motor yang misalnya tadi beli dari dealer itu 16 juta, ya dia jual tadi kan yang yang butuh kan dia beli terserah kan? Ini apa-apa, pasti niscir pokoknya. Niscir ya pasti dengan harga berlebih. <tuh> Maka dia minta. Bang minta 17 juta. Mungkin sesuai. Niscir 17 juta. Pelanggaran yang pertama di sini tidak memenuhi ini karena barangnya tidak dia miliki secara sempurna, tapi sudah dijual lagi. Kemudian yang kedua ada riba. Ya, ada ribanya kenapa? Ya. Bangnya tadi itu hakikatnya pinjamkan uang. 15 juta dan kembalikan 17 juta. 2 jutanya itu riba. Ada dua pelanggaran. Pelanggaran yang pertama dan yang kedua adalah pelanggaran riba. -ri Paham sini? Tapi kalau waktu dulu sudah ada. sama Misalnya <tuh>. bukan dia beli motor ya. Kami sama kan yang tidak sama, sama dalam ekonomi. Nah, kebetulan itu Sebelum nanti Eee Misalnya, bank Terus nanti Emang, emang, emang Kita itu Belinya berhasil ya. nah, Itu itu enggak Kalian lewat bank Bank secara regulasi Kami pernah berapa? cuma-cuma, realisa Kita belajarin realisa Gak bisa cuma-cuma kalau pakai bank Kalau jeningan yang beli, baru saya jawab Eh, kalau jeningan bilang bank dan tidak secara aturan regulasi dari Bank Indonesia tidak boleh melakukan jual beli titik. Gak ada istilah jual beli itu gak ada. Yang ada pinjam meminjam. Kedua -kala kalau jadikan beli tivi ya. Ada yang punya tivi kan. Nah jadikan beli tivi sudah jadikan miliki kan. Semua barang sudah datang ke situ. Lalu dijual lagi dengan harga lebih tinggi tadi. Gak masalah. Jadi kalau lewat bank, bank itu tidak boleh lakukan jual beli Ketik. ya, Bukan sebut-sebut berbeda atau apa Pokoknya bank itu tidak boleh lakukan jual beli Atas nama bank di negeri kita seperti ini <tik>. Ya bukan, kan bukan dari Bukat Ya pakai bank juga kan depannya ya, Pokoknya namanya bank tidak boleh melakukan jual beli Itu regulasi, aturan Ya, apakah tadi kalau jenengan yang beli tadi, nah, orang yang nah, ada kejadian kan, punya uang lebih kan Dia butuh TV Sudah sebarang sama ini aja Jenengan berapa maunya Ya, kemudian beli saya TV Saya mikil nggak apa-apa, ya iya nggak apa-apa Ya saya beli Kasih kejadian, ya. nggak masalah Ya Ada yang butuh barang Butuh barang, kita punya modal ya Dia <tuh> punya modal, dia butuh HP punya untuk toko dia Punya modal Beli HP semua, kita beli Terus jual dia lagi dengan harga tinggi nyicil gak apa, apa dia tahu kita ambil keuntungan sekian kita sudah memiliki hp tadi dia kalau ngadu juga hpnya rusak ke kita juga karena kita yang memiliki barang tersebut gak masalah, gak masalah. Boleh. boleh asal kita mengalui suatu misalnya personal personal aman kalau what about masalah regulasi tidak izinkan melakukan jual dan beli jual dan beli yang perpesalahan itu kan disatakan saya saya pengen membeli konsin. Hmm. Saya ke apotek. Eh aku tolong berikan resep ini lagi nah, hmm. ya ke dia kan enggak punya barang kan? Hmm. Nah, dia akan tunggu resepnya. Untuk itu di mana saya? Ketika dia bawa itu kan berarti sudah punya barang. Bayarnya kan ketika sudah punya barang kan? Bukan tunai personal. Iya personal. Nah. Tadi diingat Datang ke ini kan Dia pesan kan Pesannya kan belum punya Tapi ketika pergi Penuhi pesanan tadi ya. Baru datangkan kan sudah punya barang Barang baru itu ketika itu dibayarkan Kalau misalnya seperti, ini, ya, seperti itu boleh Seperti itu boleh Nanti terserah mau uang di muka dulu Itu namanya jual beli salam Barang belakangan Ya atau barang datang dulu dia niscil itu kredit namanya, kasar saja tidak boleh mengikat. Jika ya. ya. andanya tadi TV-nya nggak sesuai dengan yang dijatah, boleh dia batalkan. Wah saya nggak mau TV ini. Saya kemarin bilang kamu bilang katanya janjinya seperti ini kok bisa? Ya kamu bilang kemarin Sony, aku bawa yang ini yang Toshiba. Saya tidak mahu yang buatan Cina seharusnya, seharusnya buatan Amerika Di mobil saya tinggal bersuai dengan yang diminta Bisa enggak mengikat, enggak boleh mengikat Ada ya. lagi? Hmm, itu tadi Jadi, terima kasih lah Terima kasih, sampai orang itu Itu bagaimana berapa? Ya, oleh yang menurut saya itu, tidak Adik ya, nah, bilang lagi teman-temannya lagi. Terus bilang orang lain buat saya ni saya tak janganlah. Ternyata jawap tu lima ratus beli ini. Tapi itu harga punya atau setelah apa tu? Kalau saya lima ratus lima ribu atau lima ratus tu kemana? Nanti ya. yang untungnya tadi dibagi untuk dua orang tadi. Yang tu, ya, tapi untuk rongjak berapa? Tiang masalah. Yang penting tadi ya, kesepakatannya ya. harga tidak dibatasi maksimalnya seperti ini. Dibatasi 5,2 dua. Dibatasi lima kan? Tiang ya, kan? Kena lima Serahkan punya kepada yang masalah, punya. punya. Ya, yang <laughs> terserah aja mau jual berapa, mau ada yang ketiga, keempat lagi setelah itu, pokoknya nanti serahkan kepada yang punya 5,2 koma dua. Ya kan? Mudah. Ya, tidak. Tidak. tidak ada lagi yang tanya, -tanya ini Jual beli belum Dimiliki Ada lagi hey, Kita bahas di yang Hadis tentang Hukmul bay'ah Taini fi bay'ah Ada dua transaksi dalam satu Akad jual beli Itu hadis ke-19 di sini dalam ee, Kitabul Bayyin. Iaitu hadisnya dari Abu Hurairah radzilahanhu, Ia berkata bahasanya: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anba'i ayatani si ba'ah. Rasulullah Sallam itu melarang jual beli dua akad dalam satu transaksi. Dua akad dalam satu transaksi. Ini dilarang. Hadisnya Rauhul Akhmat wan Natsai was Saadur Misyi wa Ismizidban. Hadisnya diriwayatkan oleh Umar Ahmad, An Nasa'i dan disoignkan oleh Imam Tirmizi dan Ibn Hizbani. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan manba manba abai asai ni si bayafalau awkatu kuma awer riba. Berencana melakukan jual beli, ya. ada dua akad dalam peraturan saksi, maka dia boleh lanjutkan atau dia itu batalkan atau terkena riba. Falahu dia boleh lanjutkan. Awkasuma atau dia boleh batalkan atau dia terkena riba. Nah, ini yang para ulama bahas di sini. Ada yang tafsirkan Dua transaksi dalam satu akad ini maksudnya. Ya, ini belum saya ini radikan belum saya kuatkan pendapatnya. Ya. Ada yang katakan maksudnya adalah kalau kita beli tunai harga 15 juta, kalau kredit 17 juta. Ada sebagian ulama yang tafsirkan seperti itu. Namun pendapat ini lemah. Karena ketika kita milih Ya, 15 juta dengan 17 juta tadi Ketika saya pilih Saya memilih kredit aja 17 juta Itu tidak ada dua transaksi lagi Jadinya satu Ya kan Jadinya satu, kerana dia beli pilihan Saya pilih ya, kredit Ya berarti jadinya kredit Gak ada lagi Tunggu kredit, gak ada Jadinya kredit, nyicil berarti selain di pembayar Nyicil itulah ya isinya yang tidak boleh dilakukan lagi nanti. Nanti jadi enggak jelas ya. Katanya tadi sudah nyicil 17 juta. Ya. Terus dia ingin lunasi segera. nyicil nyicil ini 2 tahun gitu 2 ya. tahun Lunasnya Tapi 5 bulan aja dia tidak lunasi 17 juta tadi. Oke, mau bayar ini lunasi. Namun kok dikasih korting dong. Masa eh, nih, mau bayar cepat Kok gak dikasih potongan lagi Ini gak boleh Kenapa Dua transaksi jadinya ya? Dua transaksi lagi Jadi gak jelas Rugi yang penduduk Rugi juga Kalau mau lunasi ya Tetap dengan biaya yang sama 17 juta nanti totalnya Gak boleh dia minta diskon nanti Tolong dong di diskonin Diturunin dong Potongin 500 Gak boleh Jadi masalah Awalnya kan sudah jelas Dia mungkin jadi gak jelas lagi Karena dia minta diskon di tengah-tengah Nah ada yang tafsirkan seperti itu Namun yang lebih tepat dalam masalah ini jual beli dua transaksi adalah satu akad tapi yang terlarang itu yang dimaksud adalah jual beli inah ya jadi yang dilarang maksudnya di adalah jual beli inah jual beli inah itu maksudnya apa jual beli inah itu maksudnya ada seseorang ya dia menjual barang menjual barang kepada pihak B Dijual sama Muhammad Secara kredit Dijual motor ya. Ini motor dia sama kamu Lain nah, sih apa-apa lah 2 tahun lagi Sampai lunas ya 2 tahun Kemudian satu pekan kemudian Dia ambil motor itu lagi Dia bilang sekarang saya mau beli motor tadi lagi Jadi kalau kredit itu pokoknya jadi 10 juta ya ini sekarang saya mau ambil lagi motor tersebut, saya beli ya. Ini dua pihak nih ya, dua pihak ya. Saya beli dengan harga 8 juta. Saya kasih uangnya tunai sekarang. Padahal 5 juta tadi masih bayar dia ya? kan? Masih bayar. Ini enggak boleh. Ini ada dua transaksi dalam satu akad. Dia jual, Redis, dia beli lagi tunai. Kenapa tidak boleh? Ini trik riba Karena hakikatnya dia suruh apa? Dia jual tadi ya 10 juta Terusnya dia pinjamin uang ya, Suruh kembalikan 10 juta Dia pinjamin 8 juta Hakikatnya seperti itu dia pinjamin 8 juta Suruh kembali 10 Nikhil Hakikatnya seperti itu Motor tadi cuma akal-akalan saja motor ada atau tidak pokoknya akadnya seperti dia pinjamin 8 juta suruh kembali 10 juta. Hakikatnya seperti itu ini riba. Ini disebut dengan jual beli inah. Ya, jual beli inilah yang dilarang di sini. Ini jual beli yang tadi Nabi sallallahu alaihi larang dua transaksi dalam satu akad. Namun kalau yang terjadi misalnya ya, dia jualan tadi secara kredit Bayarin nanti, ya 2 tahun lagi gak apa-apa Terus motor ini tadi dia ya, sudah dimiliki Dia jual lagi yang pihak yang ini Muhammad tadi, jual lagi Kepada pihak yang lain Secara tunai Bukan kepada orang yang pertama tadi Secara tunai Dapat uang ya, Dapat uang, mungkin 8 juta Dapat, oh dia pakai untuk lunas ini Pelan-pelan, gak ada masalah Yang masalah kalau kembali ke pihak yang sama kalau kepada pihak lain itu namanya tawaroh, jual beli tawaroh itu dibolehkan. Dan ya, yang terjadi misalnya di toko-toko yang kadang pasokan barang belum bayar tunai kan, masukin dulu, masukin dulu. Barang itu dijual ke konsumen tunai, dapat uang baru dia bayar tadi, ini jalan. Nah, tidak ada masalah, sama seperti itu. Itu namanya jual beli tawaroh dibolehkan. Kalau jual beli ina tadi diharamkan. Itu terkribat dan juga dilarang berdasarkan hadis ini Larangan jual beli dua transaksi Dalam satu akad. Ada yang tanya kan? Ya, bukan Saya akan Kemarik di Kemarik ya Sekarang katanya hanya 50-50 Terus Saya akan Oke, sekitar 60 apa yang ingin masuk ke mana saya ingin Saya kan saya pasang ke dalam. Jadi, dia juga punya hutang. Punya hutang? Buat ke dalam tadi? Ya, saya berpikir. Kan, ya. hmm. Jadi, saya berpikir. Itu tidak mas. masuk. Tidak masuk larangan dalam tadi. ini tadi yang lebih tepat tadi. Itu maksudnya jual beli ini. Bentuknya seperti tadi saja. Tidak untuk yang lain. Nanti DP ada bahasanya kemudian. Ada. DP itu boleh diambil Atau enggak oleh si penjual kalau transaksinya itu batal? Nanti ada bahasanya Kalau yang menang waktu. Sudah ada sudah Tapi mungkin sudah lunas. Tapi Kita kalau pronanya sudah ah. selesai kan? Terus dijual lagi. Satu ya, nah. lagi, hukum <tuh> KTP yang belum selesai. <tuh>. Diskon dapat diskon berapa? Itu ada goror juga. Goror. Gorornya Diskonannya itu boleh jadi lebih Dari uang, anggota, e, uang pendaftaran yang kita setor Boleh jadi kurang Kecil kalau diyakin itu dipas-pasin sama dengan yang kita setor Tidak ada masalah Namun kenyataannya tidak demikian Biasanya lebih dari yang kita setor Dan nanti diambil dari Yang lain yang tidak jadi anggota ini ya, kartu diskon sepuluh tidak boleh. Kemudian lagi. Ya, sampai jumpa ya. ini. demikian kita buat dengan bermanfaat. InsyaAllah pada program berikutnya, kita akan kembali lagi melanjutkan tentang kitab berubah ini. Subhanakallahumabikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum